Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacermania, kicomania dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali tentunya di channel YouTube ini ya teman-teman. Buat teman-teman semoga kalian sehat-sehat saja, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan Terima kasih banyak buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube ini alangkah baiknya kalian cek-cek video-video sebelumnya siapa tahu ada video-video yang kalian butuhkan dan tentunya bermanfaat buat kalian dan jika kalian cocok Dan cocok juga buat burung kalian Baru boleh kalian subscribe ya teman-teman Oke teman-teman kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya burung giras ingin gacor dan buka ekor teman-teman Nah di sini saya akan menjelaskan rawatan harian Untuk burung giras atau burung bahan Nah catatan burung bahan itu artinya yang sudah ngefur ya teman-teman bukan tangkapan hutan ya Yang sudah ngefur dan girasnya itu giras mapan Namun belum belum gacor atau belum mau buka ekor ya teman-teman Nah untuk kalian yang mempunyai burung tipikal seperti itu atau masih dalam kondisi seperti itu Jadi kalian bisa melakukan perawatan seperti yang akan saya jelaskan biar gacoan atau momongan kalian itu bisa gacor dan buka ekor. Nah, untuk rawatan gacor seperti ini kalian bisa fokus ke extra feeding kroto ya, teman-teman. Nah, jadi gimana untuk rawatan pemberian EF, pemandian dan penjemurannya begini, teman-teman. Jadi kalian bisa berikan extra fooding itu Jangan terlalu banyak terlebih dahulu teman-teman Bisa kalian berikan standarnya yaitu 5 pagi 5 sore Atau seperti burung kalian itu makannya mampu berapa Jadi jangan dicor semau kita ya teman-teman Jadi kita perhatikan Burung itu mampunya makan berapa terlebih dahulu Dengan cara pagi kalian bisa keluarkan burung Kalian berikan extra fooding jangkrik Dia mau makan berapa Begitu ya teman-teman Nanti bisa ketemu apakah dia mampunya 4 atau 5 atau 6 Begitu ya teman-teman Jadi bisa kalian pagi berikan 6 Nah nanti sorenya bisa kalian lakukan seperti itu lagi Tapi siangnya dikodong ya teman-teman Terus sorenya diberikan extra fooding mampu berapa makanya Nah jadi kalian bisa berikan dia itu mampunya berapa apakah mampunya 4 atau 5 atau 6 Ya teman-teman begitu Nah setelah itu untuk apa pola pemandian untuk burung yang giras begini atau bahan giras mapan ya teman-teman Pemandiannya dilakukan pada pagi hari dulu aja teman-teman Begitu ya teman-teman Kalian lakukan pemandian itu pada pagi hari Nah kalian bisa berikan pemandian itu sekitar pukul jam 8 ya teman-teman Kalau matahari itu udah mulai naik ya Jadi kalian bisa berikan pemandian Nah kalau bisa sih pengeluaran itu pagi-pagi ya Biar dia kena embun ya Nah terus jam 8 nya kalian berikan pemandian Nah setelah kalian berikan pemandian ya teman-teman Kalian berikan kroto Satu cepuk full ndak usah dikasih jangkrik pada hari itu Jadi bisa kalian berikan kroto Satu cepuk full Satu cepuk standar ya teman-teman Jangan yang gede itu Nanti kebanyakan Nanti ambrolnya lebih awal Kalau kebanyakan ya Nah kalian bisa berikan kroto Satu cepuk full Nah kemudian kalian jemur Nah jemur itu gak usah dikasih minum Atau kasih fur Jadi kosongan kasih kroto jemur Nah kalian terus lakukan MP3 yang burung kalian suka temen teman kalian setel MP3 biar burung itu mau nyaut ya itu pas dijemur basah kan basah kalian kasih kroto terus jemur terus setelkan MP3 begitu teman-teman itu pola penjemurannya dilamain aja teman-teman kalau burung gir girpan kira semapan gitu ya jadi mandi, kasih kroto, jemur full ya. Artinya jemur full itu sampai burung itu gelisah, teman-teman, bukan full seharian. Yang ada nanti malah mati. <gye> ya, begitu ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lakukan perawatan itu secara konsisten. Nah, pemandian itu kalian berikan 3 kali dalam seminggu ya, teman-teman. Kalian berikan pemandian tiga kali dalam seminggu berarti kalian itu memberikan kroto juga tiga kali dalam seminggu ya teman-teman begitu teman-teman setelah mandi berikan kroto satu cepuk full kalian jemur nah untuk hari-hari yang lain kalian full krodong aja teman-teman begitu ya teman-teman jadi selain, selain bukan hari pemandian ya teman-teman kalian full krodong tapi tetap diberikan Extra footing jangkrik sebanyak yang dia mampu makan Jangan dicor tapi ya Semampu dia makan artinya seminimal dia makan Apa semaksimal ya Semaksimal dia makan ya teman-teman Maaf tadi kok awal-awal itu saya ngomongnya itu Seminimal mungkin ya Tapi semampu dia makan ya teman-teman Untuk hari-hari selain pemandian ya Begitu teman-teman Untuk rawatan agar burung itu mau gacor dan buka ekor nah kuncinya mau buka ekor itu biasanya itu di pola pemandian pemberian kroto penjemuran nah terus kan disetelkan mp3 kalau nanti dia udah merasakan rawatan kita teman-teman nah saat itu saat kita jemur setelah kita berikan kroto terus kita jemur terus kita berikan mp3 suara burung atau suara masteran kicauan-kicauan burung Nah nanti ketika udah ketemu itu burung itu akan buka ekor teman-teman Itu sudah saya terapkan di burung saya Tadinya saya itu bu, beli burung itu ya teman-teman 400.000 ribu Dari orang di postingan ya saya beli 400.000 ribu Burungnya itu giras mapan tapi teman-teman enggak enggak ngejet Enggak ngejet apanya girasnya itu enggak ngejat jadi giras mapan kalau ada orang itu kelabakan tapi enggak dihantam mukanya nah disitu saya berikan rawatan seperti itu teman-teman bisa kalian saksikan itu kalian dengarkan itu suara ada suara burung koci ya nah itu itu burung bahan 400 ribuan tadinya teman-teman saya terapkan rawatan seperti itu sekarang udah gacor gacor bocor mau buka ekor teman-teman tapi girasnya masih utuh nah kenapa? karena saya tidak melakukan penerapan terapi penjinakan teman-teman karena apa teman-teman? karena saya itu kurang suka untuk burung-burung yang terlalu jinak teman-teman jadi saya suka burung yang giras mapan karena enak itu kalau buat lomba itu enak kalau terlalu jinak terkadang itu permasalahannya itu banyak sekali dan kita harus benar-benar detail memahami permasalahan burung itu kalau yang terlalu jinak dan kita benar-benar harus, harus memahami ya teman-teman kalau burung yang terlalu jinak itu walah bikin dasmet teman-teman kalau untuk di setting nah jadi untuk kalian yang punya burung girpan belum gacor cobalah terapkan kawatan seperti itu teman-teman insya Allah teman-teman akan ada hasil memuaskan teman-teman jangan khawatir itu udah saya terapkan soalnya teman-teman buat teman-teman kesimpulannya jadi begitu ya teman-teman kalian bisa terapkan secara konsisten penggunaan kroto dan pola pemandian pada pagi hari penjemuran sampai dia itu gelisah ya teman-teman dan kuncinya itu juga di pancingan MP3 juga teman-teman. Jadi kalian harus mencari pancingan MP3 suara burung ya teman-teman yang bikin dia itu naik emosinya teman-teman. Nah, nanti dia itu akan berkicau sambil buka ekor teman-teman. Kalian bisa apa ya, buktikanlah. Yang penting kuncinya kalian harus konsisten, jangan dirubah itu teman-teman. Kalau kalian rubah ya Burung itu tetap ngelokro kembali Ngelokro itu artinya kendo kembali teman-teman Cobalah kalian terapkan Pasti dia akan Gacor dan Buka ekor teman-teman Sudah saya pastikan itu Teman-teman Coba kalian terapkan Tapi yaitu Burung girpan Yang belum mau gacor ya teman-teman Bukan burung bahan baru tangkapan Itu lain lagi, itu prosesnya lama lagi untuk perawatannya Itu teman-teman Mungkin cukup Itu ya teman-teman Bisa kalian ambil intinya Bisa kalian terapkan intinya Dan bisa kalian nikmati hasilnya Semoga konten ini bermanfaat Buat kalian teman-teman Dan kalian yang suka dengan video ini Silahkan bisa kalian like Bisa kalian komen atau kalian bisa request untuk saya untuk bikin video atau konten apalagi. Dan jika kalian ingin teman-teman kalian juga merasakan manfaatnya bisa kalian share ya teman-teman. Tentunya kalian juga jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh